Teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. M pagui ibu selama pagui cata pagigui pagi se nu Ban pagui terus qui mandi uda pagui segar, -segar. Selamat pagi ibu Selamat pagi kakak Pagi semua Bangun pagi-pagi Terus kita mandi Udara pagi Segar sekali Ada bonekanya loh. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tahu. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Dah. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar Usulan atau saran juga ya. Terima kasih.